Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Syah Bada Al-Anazi Kemudian yang saya hormati Bapak Dandim 079 Lekop Denan Kolonel Kenapi Kemudian yang saya hormati Jajaran musbidah Kabupaten Bantul, yang saya hormati tuh intercampu dari atau mewakili, yang, yang saya hormati para undangan yang hadir pada hari ini yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, kemudian panitia. Pengajian Akbar Dan para jamah sekalian yang saya hormati Pertama-tama Saya mewakili Bapak Kapolres uh, Beliau Memohon maaf untuk hari ini Tidak bisa hadir Padahal sangat ingin berkenan hadir Tetapi berhubung karena suatu hal Sehingga tidak bisa hadir pada pagi hari ini Kemudian pesan beliau bahwa Menyambut kegiatan pada hari ini Dan sampai selesai nanti Sangat senang Terutama dalam Pembahasan nanti menyangkut berkaitan dengan menangkal radikalisme menurut pemahaman salaf Sehingga beliau juga mengharapkan bahwa hal tersebut bisa memberikan ilmu dan pemahaman yang baik kepada seluruh jamaah dan uh, masyarakat sekitar Bantul Sehingga dalam langkah-langkah ke depan nanti Sekiranya hal itu bermanfaat untuk Lebih menciptakan ukhuwah islaminya Sehingga persaudaraan antarumat islam Terus terjaga Dan Keamanan dan ketetiban masyarakat pun Semakin tercipta Untuk itu dari Bapak Kapolres menyampaikan sangat mengapresiasi kegiatan ini dan diharapkan nanti ke depan yang setiap tahunnya berkelanjutan dapat memberikan dampak yang lebih baik bagi kehidupan masyarakat. Mungkin dari Bapak Kapolres menyampaikan demikian atas undangan dan kegiatannya diucapkan banyak terima kasih dan Semoga sukses tanpa ada sesuatu hal yang berjalan nanti ke depan dan memberikan manfaat yang banyak. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.